Nih. Yang dari Sumatera Satu tahun sekali Yang yeah. dari Korea satu tahun sekali oh. Semua warga Gunung Pantik Yang ada atau yang bekerja di perantauan ya Semuanya kalau hari raya Pastilah yang kangen sama keluarga Betul Via Valen suaranya mana Gunung Bante ke Jaya aku Keluarga dari Gegana yang lagi merantau di luar negeri Yang habis sepulang juga <tuh> Juga mau seriman ya Kami <tuh> Anisti yang ada jauh-jauh ke sini Spesial Lagu terbaru lagu So yeah all of Τα Καθώς όλοι o